nggak nah, terlalu banyak sih sebenarnya bukan kita ya kita kan sebagai orang yang uh, bercerita gitu ngasih masukan masukan ngasih informasi ngasih apa namanya kenangan uh, kenangan perjalanan band gitu buat di tamel. Loh, guys, ini. sih? aja. di buku ini dengan gaya ente gimana gitu. sekarang dulu beda banget salah satu apa namanya uh, obrolan serius gitu. tapi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ya akhirnya kita ketemu kayak begini deh satu pola uh, yang mungkin nanti bisa di apa namanya uh, cara buat apa namanya menyampaikan ke anak-anak yang sekarang dan anak-anak yang dulu uh, sebagai pribadi pun, Gue juga merasa bahwa uh, mungkin saat ini buku ini bukan apa-apa gitu. Tapi kita, kita nggak bisa bilang ini apa-apa pada kita sekarang nanti. Lo pasti batalan kalau lo nggak punya buku ini gitu. Kalau menurutku ya, expert sama sendiri itu harus punya buku. Caranya kita nih uh, susah payah kita senang kita lupa daratan dan segalanya itu semuanya ada di buku ini.